Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarukan fi Kama yuhibu rabbuna wa yarba <coughs> Ashhadu an la inaha inna Allah wahdahu na sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima kathira amma ba'd Kita lanjutkan Pembahasan kita Tentang Menjaga fitrah Buah hati kita Di antara upaya Yang harus Dan wajib Untuk kita tunaikan Sebagai Bentuk usaha Usaha maksimal dari kita Menjaga Fitrah buah hati kita Sehingga tetap lurus Sehingga tetap Di dalam penjagaan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Ada ikhtiar Yang harus kita tunaikan Sebagai orang tua Terkhusus sebagai Seorang ayah Kata as Abdullah Al-Bukhari Hafizahullah Ta'ala Taqwal aba Tahfudul abna Ketaqwaan Dari Para bapak Dari Ayah Ayah mereka yaitu ayah-ayah dari Anak-anak Anak-anaknya anak ketakwaan Dari seorang ayah itu akan menjaga terhadap anak-anaknya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat ke-82, "Wakana abuhuma shaliha." Dan kedua orang tuanya, kedua anak orang tua dari kedua anak yatim tersebut Adalah orang yang salih Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala tersebut Disebutkan Wa ammal jidaru fakana ligulamain Yatimaini fil madinati Wakana tahtahu kan zullahuma Wakana abuhuma saliha Faarada rabbuka Ay yabluga asuddahuma Wayastakhrija marahmn me dan Adapun dinding tersebut adalah milik kedua anak yatim yang ada di kota tersebut dan di bawah dinding tersebut ada harta milik kedua anak yatim tersebut dan Orang tua, ayah dari kedua anak yatim tersebut adalah orang tua yang salih. Maka Rabbimu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, menginginkan hingga sampai kedua anak yatim tersebut mencapai usianya. Maka kemudian, ya, ia mengeluarkannya, ya, Harta keduanya rahmatan min rabbik sebagai bentuk kasih sayang dari robmu. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini disebutkan oleh Sa'id bin Jubair rahimahullah dari Abdullah bin Abbas ya radhiyallahu anhuma in ayah yaitu ketika memberikan penjelasan terhadap ayat ini yaitu wa kana abu huma qala hufidha bisalahi abihima ya kedua anak itu dijaga kedua anak itu dalam keadaan senantiasa mendapatkan penjagaan kenapa bisalahi abihima dengan sebab kesolehan dari ayah kedua anak yatim tersebut ya. sehingga Asyeah Abdullah Al-bukkhari ta'ala menyebutkan annasshoalfirun sesungguhnya kesolehan dari para bapak kesolehan seorang ayah Itu memiliki pengaruh Kepada Anak-anaknya Dengan demikian Kita sebagai Para aba Orang tua Dari anak-anak kita Ketika kita Menghendaki Anak-anak kita Menjadi anak-anak yang baik Menjadi anak-anak yang Saleh Maka kita pun harus berupaya Untuk bisa menjadi orang tua yang soleh Seorang ayah yang soleh pula Kata Ibn Kathir Rahmanullah di dalam kapsirnya Ketika menafsirkan ayat ini Fihi dalilun ala annar rajula soleha yuffadu fi dhuryati Ini menjadi dalil Sesungguhnya Seorang ayah yang Salih ya, Itu akan menjaga Keturunan-keturunannya Keturunan-keturunan Yang ia lahirkan Itu akan dijaga Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kata lain Bahwasannya Upaya-upaya kita Ikhtiar kita sebagai orang tua Hendaknya Menjadi Ya Menjadi satu bentuk Sebab yang Mengarahkan ataupun Menjadikan anak kita Soleh Maka Disini pentingnya Keteladanan Karena sangat erat Sekali Kita Misalnya Dikaruniai seorang anak Anak usia mungkin 3 tahun Ya Anak usia tiga tahun kan belum pernah kita ajari. Nak, kamu kalau salat gini loh caranya ruku, sujud. Kan belum pernah kita mengajari secara lisan. Lisanan anak itu kita ajari secara lisan. Tidak. Tetapi ketika kita pulang dari masjid, sudah salat lima waktu, kemudian kita sampai ke rumah, di rumah kita salat tatawwa. salat sunnah. Ya anak kita yang masih kecil ini ya cari kopeah kita kan gitu. Dipakailah kopeah kita meskipun kepalanya kecil, kopoehnya besar, gobelak koblakan gitu. Terus kita sedang salat sunnah dia pun ikut-ikutan kan gitu. Walaupun mungkin rukunya tidak sebagaimana sebagus sesempurna rukunya orang dewasa, tapi dia sedang mencoba untuk apa? Untuk meniru. Meniru apa yang diperbuat oleh ayahnya. Ya. Inilah yang dikatakan sebagai proses imitasi Proses imitasi Proses upaya untuk meniru ya, Apa yang dilakukan oleh orang-orang Di atasnya Tidak pernah kita mengajari anak usia Seusia itu Begini salatnya begini gerakannya Tetapi dia meniru apa yang dilihatnya ya. Ini salah satu buah daripada Ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberikan afar Pengaruh Kepada anak itu sendiri Dan Terus demikian Diupayakan Sehingga Apa yang menjadi keinginan kita Itu kemudian bisa Tercapai Maka Penting sekali bagi kita Untuk Terus seraya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, ya Anak-anak yang senantiasa ya Senantiasa patuh, taat kepada kedua orang tuanya Maka ya, sambil terus mengucapkan doa ya, Mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kemudian Allah memberikan kebaikan-kebaikan tersebut ya. Karena sesungguhnya doa itu juga dilakukan ya. Oleh orang-orang soleh terdahulu ya. Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan Ataupun mengajari kepada kita, membimbing kepada kita ya. Memohon untuk dikaruniai anak-anak yang soleh Salah satunya diantaranya surat Al-Furqon Ayat ke-74 Rabbana hablana min azwajina Wadhurriyatina kurrata a'yun lil Muttaqina imama Wahai Rabb kami Karuniakanlah kepada kami Dari istri-istri kami Keturunan-keturunan kami Dhurriyatan Kurrata a'yun Iaitu keturunan-keturunan yang menyejukkan pandangan mata meneduhkan ketika dilihat meneduhkan perilakunya tidak menjadikan susah orang tua wajah lilmu takina Imama dan jadikanlah kami Imam bagi orang-orang yang bertakwa menjadi teladan bagi orang-orang yang bertakwa demikian juga Nabi Zakaria Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar diberi zurjatan tajibah Keturunan-keturunan Yang baik Dan banyak lagi Kisah-kisah di dalam Al-Quran Di mana Bisa kita teladani ya, Para ambiya Orang-orang yang Memiliki Kedudukan hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Mereka terus ya, Berdoa Agar diberi keturunan Keturunan yang baik Dan kita pun Menginginkan tentunya ya, Anak yang soleh Karena ia merupakan investasi ya, Investasi Manakala kita sudah Tidak berada di dunia lagi Kita sudah di alam barzah Kita sudah di alam akhirat Anak-anak ya, yang soleh Tetap mendoakan Kepada kedua orang tuanya Nah Doanya inilah Yang terus mengalir Menjadikan kita Orang-orang tua Tetap mengail pahala Sebagaimana Dalam hadith Nabi SAW Riwayat Muslim Disebutkan Ida matal insanu In qata amaluhu illa min thalaf Sadaqatin jariatin Au ilmun Au ilmin yuntafa'ubih Au waladin salihin Yad'u uh, yad Sesungguhnya apabila ya, Seseorang Atau manusia ya, Meninggal dunia, maka terputus Amalnya Kecuali yang tiga, yaitu Sedekah, yang Dengan sedekah itu pahalanya terus Mengalir, ya, atau Ilmu yang Bermanfaat ya, Dimanfaatkan karenanya, atau Anak yang soleh Yang mendoakan kepada orang tuanya nah, anak yang soleh tentu ya, harus melalui proses ya, kecuali yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala mendidiknya ya, dengan sabar ya, kemudian mengasuhnya membimbingnya sehingga benar-benar menjadikan anak itu sebagai anak yang soleh yang kemudian senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya maka siapa yang tidak akan senang ya, orang tua yang memiliki anak yang soleh ya, siapa yang tidak suka orang tua yang memiliki anak yang soleh dikala orang tua itu sudah tiada, anak itu tetap mendoakannya ya, amal terus bisa mengalir kepada para orang tua yang sudah meninggal dunia tersebut. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ali wasallam ya juga menyebutkan ya salafud da'watil mustajabatu la syakka fiinna da'watil madhlum wa da'watil musafir wa da'watil Walidi ala waladih Tiga doa Yang mustajabah Tiga doa yang Pasti dikabulkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang tidak ada keraguan padanya yaitu doanya Orang yang didalimi Kedua Doanya musafir Orang yang tengah bepergian Dan Yang ketiga adalah Da'watul walidi ala Waladihi Doa kejelekan Yang Diucapkan, dipanjatkan Oleh orang tua Kepada anaknya ya. Nabi Wasallam Memperingatkan kepada kita Sebagai orang tua Agar Menjaga lisannya ya. Ini termasuk Kesolehan daripada Seorang ayah atau orang tua Jaga lisannya Untuk tidak Mengucapkan sesuatu yang jelek Kepada anaknya Karena bisa jadi bentuk doa Atau di dalam hadith lain Khawatir Jangan-jangan diaminkan oleh Para malaikat Maka yang demikian ini Kita sebagai orang tua Harus Menjaga jangan sampai lisan kita kemudian mengucapkan sesuatu yang jelek kepada anak kita kenapa demikian kita ingat pesan Nabi SAW ala waladi, yaitu doa kejelekan yang dipanjatkan oleh orang tua kepada anaknya dan ini adalah bentuk salah satu ikhtiar Agar menjadikan Doa Benar-benar doa yang Mengandung kebaikan Kepada anak-anak kita Mohonkanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar diberi Keturunan-keturunan ya, Yang salih Keturunan-keturunan ya, Yang baik Zuryatan tayyibah Keturunan-keturunan ya, yang Baik, sehingga dengan doa-doa yang kita panjatkan permohonan-permohonan yang senantiasa kita sampaikan kepada Allah subhanahu Wa ta'ala kemudian Allah mengijabahinya Allah mengabulkannya ini penting terkait masalah kesolehan kita kesolehan sebagai orang tua karena kesolehan itu memberikan atar pengaruh Kepada Anak-anak kita Maka ifafiddin a'zakumullah Kalo sudah demikian Maka Kita sebagai orang tua Harus berupaya Bagaimana caranya agar Kita masuk dalam kategori Orang-orang tua Yang soleh Tentunya Untuk sampai ke arah sana Kita harus Membekali diri dengan al-ilm Dengan ilmu Tidak bisa Kesolehan itu Di atas kejahilan Tidak bisa kesolehan itu diraih Dengan Kebodohan Kesolehan itu akan diraih Seseorang bisa Melakukan ketaatan kepada Allah Sesuai dengan yang Dituntunkan Oleh syariat Kecuali ketika ia memiliki ilmunya. Dia melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dia melakukan satu perbuatan-perbuatan itu termasuk dalam kategori amal soleh. Tidak akan terjadi perbuatan itu sebagai amal soleh. Kecuali dengan dilandasi oleh pengetahuan adanya ilmu pada dirinya. Maka, Untuk membekali diri, Menuju, Menjadi orang-orang tua yang soleh, Dia... Kita harus senantiasa berupaya untuk rajin menuntut ilmu. Membaca kitab-kitab para ulama. Ya, dan tentu saja mengamalkan apa yang ilmu yang sudah kita peroleh. Dengan demikian maka kita harapkan bahwasannya. Ya, keadaan kita benar-benar bisa menjadi orang tua yang berani. Soleh. Dan Dengan demikian Allah akan menurunkan rahmahnya Kepada keturunan-keturunan kita. Kita. kita Dengan sebab pengaruh kesalehan kita Allah menyayangi keturunan-keturunan kita Dengan sebab kesalehan kita sebagai orang tua Kita sudah meninggal dunia Allah masih mencurahkan Kasih sayangnya kepada keturunan-keturunan kita Demikianlah Yang kita inginkan Sehingga dengan demikian Kita berharap bahwasanya Apa yang kita lakukan Memberikan pengaruh Ini bukan berarti bahwasanya Wah kalau demikian amalnya Karena untuk sesuatu Ya amal tetap harus ikhlas Karena Allah Ada pun faktor Pengaruh kesolehan itu Itu hanya merupakan Dampak dari Niat yang ikhlas dari keikhlasan kita di dalam beribadah, keikhlasan kita di dalam membimbing anak-anak kita, keikhlasan kita di dalam mengarahkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, ya, sehingga kemudian berbuah, dari kesolehan itu berbuah ya turunnya kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana di dalam surat Al-Kahfi tadi, kedua anak yatim tersebut mendapatkan Karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala Mendapatkan fadilah Dalam bentuk harta Peninggalan Dalam, kena sebagai bentuk rahmatan mirrabik sebagai bentuk rahmat Dari Rabb, yaitu Rabbmu Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Maka Bagi orang-orang yang salih Bagi orang-orang yang senantiasa Berusaha untuk tetap Di atas agama yang hak Dia tidak akan merasa khawatir Dia tidak akan merasa khawatir Kelak nanti anak-anaknya makan apa ya. Justru dia akan khawatir Kalau kelak anak-anaknya makan siapa ya. Ini yang dia khawatir ya. Dia tidak akan khawatir Anaknya nanti kalau dia meninggal dunia Nanti anaknya makan apa ya. Yang dia khawatirkan Anaknya makan siapa? Iya. Begitu kan? Nah, kalau sudah makan siapa ini berarti melakukan tindakan yang tidak baik. Maksudnya begitu. Ya. Jadi, dia tidak akan merasa khawatir. Oh, nanti anak saya makan apa? Padahal dia sehari-harinya belajar, belajar, belajar. Allah nanti yang akan Membukakan rizki bagi dia Allah nanti Kelak yang akan Melapangkan rizki Kepadanya Tidak perlu kita khawatir Karena setiap Hamba Allah Sudah ditentukan kadar Rizkinya Tidak perlu Kemudian kita merasa ya, Patah hati Merasa cemas Merasa khawatir ya. Ya. Yang demikian ini Tidak patut bagi seorang yang Meyakini Allah ya Telah belajar tawhid rububiyah Ja Tauhid rububiyah Ja ya. ya. Allah yang mengatur ya. Yang mematikan dan yang menghidupkan Allah yang mengatur Rizki dari masing-masing hambanya ya Sudah Allah atur ya, Kalau kita mau memperhatikan saja Fenomena di sekitar kita ya, Kita ke pasar ya, Lihat Toko kain Berapa orang yang jual kain Berderet Sama-sama semua jual kain Tapi mereka tidak saling Berebut kan Masing-masing Allah yang menggerakkan hati orang-orang Itu akan beli ke toko mana, ke toko mana Ke toko mana ya. Tidak perlu kemudian lantas Wah, ini nanti buka lagi Toko kain, baru jadi pesaing ini, ini. Tidak perlu Allah yang sudah menentukan kadar rezeki masing-masing Maka ya, Tidak patut kemudian bagi ya, Seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian merasa gundah gulana melihat anaknya begitu rajin bertafaqkuh Fiddin, begitu rajin begitu penuh kenikmatan mengamalkan nilai-nilai syariat Allah subhanahu Wa ta'ala di dalam kehidupannya sehari-hari tidak perlu khawatir ya. Ya. sehingga apa sehingga kita terus ya justru merasa senang ya merasa tenang Ketika anak-anak kita Berada dalam lingkungan yang Baik Lingkungan yang penuh Nilai-nilai ya, keagamaan Ini salah satu upaya kita Untuk Menjadikan Anak kita menjadi anak yang Soleh Yaitu kita berusaha Sebagai orang tua Untuk Senantiasa ya, Berupaya Menjadi orang tua yang Baik Menjadi orang tua yang Penuh perhatian Kepada Anak-anak kita Sehingga dengan demikian ya, Kesolehan kita memberikan pengaruh ya, Kepada Anak-anak kita Itulah yang kita Inginkan dari Ya. Apa yang kita maksudkan dengan pembahasan bahwasanya ketakwaan dari seorang ayah yang saleh itu akan menjaga kepada anak-anaknya. <tuh> Ada pertanyaan barangkali? ada pertanyaan? Bagaimana pandangan Ustadz Yang dulu kita mengenal dakwah ini Kita rata-rata masih Di bangku-bangku sekolah SMU Bahkan sebagian ada yang kuliah Sehingga waktu itu kita banyak Yang keluar dari pendidikan-pendidikan umum Dengan pandangan Banyaknya kemungkaran di dalamnya Dan tidak lain Untuk kepentingan Dunia apalagi dengan ijazah Tidak lain Untuk kepentingan dunia haban nijazah enggak ada di situ. Ya. Inilah sekarang kita menghadapi zaman yang berbeda. Dulu tahun 90-an awal banyak ikhwah yang begitu mendapatkan hidayah mendapatkan hidayah kemudian mereka ya Dengan semangat Dengan rasa tawakal Dengan rasa ingin ya, Memenuhi ketentuan-ketentuan syariat ya. Kemudian Banyak diantara mereka yang kemudian Keluar kuliah Ingin menyelamatkan Dirinya dari Berbagai penyelewengan-penyelewengan Yang ada Namun sekarang Berbalik Dulu yang ayahnya keluar Sekarang anaknya yang dimasukkan ya. Dulu ayahnya bukan main ya Keluar Tapi sekarang ya Eranya sudah berubah Anaknya yang dipaksa-paksa Untuk masuk ya. ya kalau anaknya kemudian dapat hidayah lagi Seperti ayahnya ya. Sehingga kemudian Mendapatkan taufik hidayah Dan kemudian Ia bisa mendapatkan Apa yang didapatkan oleh ayahnya Itu yang kita harapkan Tapi tentu saja Apa yang kita harapkan Tidak selamanya Kemudian sama Kemudian Apa yang kita harapkan itu Tidak semuanya bisa terjadi Nah, oleh karena itulah kita tidak perlu berspekulasi Wah nantikan anak saya begini dan begini kita mengamalkan sesuatu yang jelas tuntunannya kita mengamalkan sesuatu yang memang secara syariat sudah terang jelas jangan kemudian kita berspekulasi untuk anak kita kok coba-coba Ya, itu kalau pakai minyak kayu putih Apalagi kalau dalam masalah agama ya, Pakai minyak kayu putih saja tidak boleh coba-coba Apalagi dalam masalah agama Ini masalahnya hidayah Hidayah tentu Allah yang akan memberikan kepada siapa yang ia kehendaki Bagaimana adab yang benar Bagi orang tua terhadap para pengajar Anak-anaknya Adab yang benar Sebagaimana adab yang dituntunkan Di dalam syariat Sebagaimana dituntunkan dalam syariat Apa Kalau hubungannya terkait Dengan anak-anaknya yang diasuh Diajar oleh ustadnya Misalnya Kemudian ada hal-hal Yang tidak berkenan Maka sampaikan secara santun ya Secara penuh adab ya, Kalau Ketika misalnya pengajar Ada sesuatu yang kurang berkenan Ada perlakuan-perlakuan yang mungkin kurang Berkenan ya, nah, Itu kalau ada Kalau tidak ada Adabnya tetap menghormati Pengajarnya ya, Menyampaikan ya Rasa terima kasihnya Jazakumullahu khairah Karena telah berupaya Mendidik, mengasuh, membimbing Anak-anaknya Dan lebih daripada itu Mendoakan Mendoakan Untuk para pengajar anak-anaknya Agar senantiasa Diberi sikap istiqamah Diberi kesabaran ya. Kemudian diberi segala Kecukupan, kemudahan di dalam membimbing anak-anak kita. Ini diantara adab-adab yang harus ditunaikan. Sehingga dengan demikian, ya dengan adab yang baik itu bisa menjadi salah satu sebab turunnya keberkahan kepada anak-anak kita. Dari hasil pendidikan tersebut. Bagaimanakah sikap orang tua jika anaknya terpengaruh kehidupan maya, Facebook, internet dan lain-lain sehingga mempunyai hubungan dengan orang awam hingga sulit diingatkan padahal semenjak mengenal dakwah orang tuanya telah berusaha dan membimbingnya. Ya, ini salah satu dampak ya. Salah satu dampak dari Dunia maya yang tidak terkendali Bila memang Kita melihat anak-anak kita seperti itu Kita sebagai orang tua ya Selain berdoa Juga terus menerus memberikan nasihat Mengingatkan Bagaimana Facebook Sehingga kemudian berkenalan Dengan orang-orang awal Ya Kalau berkenalan Terus akhirnya berhubungan Dalam pengertian berhubungan Terus menjalin secara intens Intensitas kontaknya Terus menerus ya. Apalagi sampai melalaikan Waktu-waktu sholat ya. Apalagi sampai Melalaikan Ya Tidak mengingat Rabb-Nya Tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Sibuk Dengan Dunia maya Maka yang demikian ini Kita sebagai orang tua Harus terus memberikan Nasihat ya. Berikan nasihat, berikan pengertian ya. Dan Kita berusaha untuk tidak emosional ya. Kita berusaha untuk tidak emosional Dialog dengan anak kita. Apa sih sebabnya kamu kok terus-terusan ya berinternet terus. Kamu kok sibuk dengan alat yang satu ini dan seterusnya dan seterusnya. Sampaikan tentang kejelekan-kejelekan apabila internet itu tidak ya, tidak segera di dihentikan. Ya. Sampaikan kejelekan-kejelekannya. Mudah-mudahan mudah dengan demikian, dia tersadar. Itu yang harus kita upayakan. Memang sulit diingatkan kalau orang sedang senang-senangnya internet, biasanya agak sulit. Tapi bukan berarti lantas kita putus asa. Rasul sallallahu alaihi sallam Terus mengingatkan Kepada kita Untuk tetap bersemangat ya. Ihris Ala ma yanfa'uka Pasta'in billah Wa la ta'jaz Terus ya, Bersemangatlah engkau ya, Atas apa yang bisa Memberi manfaat Kepada dirimu Pasta'in billah Minta tolong Kepada Allah Minta tolong Kepada Allah Agar hati Anak kita Dipalingkan Dari Kesibukannya dengan dunia maya Minta tolong kepada Allah Walata'ajas Dan jangan kemudian kita merasa lemah ah, Sudahlah Biar saja putus asa namanya Jangan Jangan sampai demikian Terus berusaha ya. Berikhtiar Wallahu'alam beswa Bagaimana sikap orang tua yang terlanjur Menyekolahkan anaknya di sekolah itu Yang bermasalah Ya sudah tahu itu bermasalah Masih dimasukkan Iya Atau bermasalah Baru ketahuan setelah masuk Kalau memang Sudah jelas seperti itu Tarik ya. Tarik Karena semua itu adalah Tanggung jawab kita di nah, Disinilah Peran kita sebagai orang tua yang soleh Menyelamatkan anaknya Menyelamatkan Anaknya Jangan sampai anak kita terseret Kena subhat-subhat Kerancuan-kerancuan berpikir ya. Anak kita mengalami kerancuan Berpikir Ini yang berbahaya Kita tidak tahu Kapan subhat itu bersarang Pada diri Anak kita segera selamatkan Begitu kita tahu bahwasanya sekolah itu adalah Sekolah yang bermasalah Jangan biarkan anak kita Berada di tempat lingkungan Yang tidak baik Kata Asyih Abdul Aziz bin Basra Rahimallah Penyebab Syabab Para pemuda Mengalami perilaku-perilaku yang menyimpang ya. Di antara sebabnya adalah Biah Lingkungan yang tidak baik ya. Lingkungan yang tidak baik Kita ingat hadith Nabi SAW Tentang kisah ya. Seseorang yang membunuh 100 jiwa ketika orang ini bertanya kepada seorang alim apa yang diarahkan oleh seorang alim ini ya. kata orang alim ini, engkau pindah ke daerah sana karena di daerah sana orang-orangnya penduduknya, masyarakatnya ya, mereka beribadah kepada Allah dan engkau jangan sekali-kali kembali ke daerahmu Karena apa? Karena di daerahmu Masyarakatnya, orang-orangnya, penduduknya Buruk, jelek Itu artinya apa? Pelajaran dari hadith Nabi SAW ini apa? Tentang masalah biah Lingkungan Salah satu dari lingkungan Selain lingkungan masyarakat Lingkungan bertetangga Juga ada yang disebut dengan lingkungan sekolah. ya Sekolah itu adalah bahagia dari sebuah lingkungan. Ya, salah satu lingkungan itu adalah sekolah. Lingkungan sekolah. Nah, ketika lingkungan sekolah sudah bermasalah, ya, tidak kondusif, tidak baik untuk keselamatan agama dari anak kita, selamatkan segera. Selamatkan segera. Ya, sebagaimana nasihatnya Orang alim di dalam kisah Siapa? Kisah Pembunuh 100 jiwa ini. Itu yang dilakukan Jangan dibiarkan Jangan didiamkan Sudah tahu tempat Lingkungannya bermasalah Kok malah dibiarkan Oleh karena itu Tindakan kita sebagai orang tua Yang soleh, maka harus Segera menyelamatkan Anak kita dari lingkungan Yang tidak baik tersebut. Allahu a'lam Bagaimana sikap kita terhadap terhadap ikhwah yang membenarkan subhat-subhat Yang dilontarkan pihak-pihak pengelola SDIT Yang bermasalah sebagai bentuk pembelaan Agar keberadaan Anaknya di SDIT tersebut Tidak dipermasalahkan Yaitu namanya subhan ya. Dia mencari sisi-sisi pendalilan agar Apa yang dilakukannya Termasuk ya, mencari Pembenaran Bukan mencari kebenaran Tapi mencari pembenaran Untuk apa Ya, untuk sesuatu yang ia lakukan Untuk kesalahan yang ia lakukan <tuh> Dia mencari Pembenaran Maka yang demikian ini orang-orang yang tidak jujur ya, Tidak jujur Dengan keadaan yang ia lihat ya, ya. Nah orang-orang yang Seperti ini ya, Kalau sudah tidak bisa dinasehati Ya sudah Dia akan siapa apa Siapa menanam Ya. Maka dia akan Memanen Nasa'lullohu Assalamah wal afiyah Apaka menaruh sad termasuk pendiri Yayasan Al-Madinah, Solo? Iya saya termasuk Salah satu pendirinya gitu. Saya pernah diundam Dalam rapat dewan pendiri Saya sampaikan Keberatan-keberatan saya Sikap berlepas diri saya Atas apa yang dijalankan oleh Orang-orang di Yayasan Al-Madinah Yang ternyata mereka menjalankan Tidak sesuai dengan tujuan pendirian Yayasan Al-Madinah itu sendiri Awalnya kita mendirikan Yayasan itu adalah dalam rangka untuk memayungi Pondok pesantren yang kita dirikan Tapi kemudian melebar, melebar, melebar Terjadilah mukhalafat Terjadilah penyelewengan-penyelewengan Terjadi kemudian apa penyelisihan-penyelisihan terhadap syariat dan seterusnya dan seterusnya saya sampaikan sebagai bentuk iqamatul hujjah nasihat dan semua itu saya menyatakan berlepas diri dari yang dilakukan oleh pengurus-pengurus yang sekarang Mengapa dilarang menimba ilmu da'al Madinah? Al-Munawwara Allah alam, siapa yang melarang? Al-Madinah yang mana? ini Maksudnya di kota Madinah? Atau di mana? Allah alam Afan Ustaz, apakah Al-Madinah sholaitu sekolahan salafi? Ya, kalau mengajarkan sesuatu yang bukan salafi Masih kita mau mengucapkan itu sekolahan salafi Setahu saya salafi tidak pernah mengajarkan demokrasi Dan banyak mukhalafat yang lainnya Sampai terikat dengan Bang Ribawi Yang katanya sudah rujuk Alhamdulillah kalau sudah bertobat Dan banyak lagi Penyelisihan-penyelisihan syariat Yang jelas sudah saya sampaikan ke Orang-orang pendirinya Jadi kalau saya ditanya Apakah Ustadz memberikan rekomendasi Memasukkan anaknya ke sekolah Al-Madinah Saya sebagai pendirinya Jangan Jangan memasukkan anak ke Sekolah Al-Madinah di Solo Alasannya apa Ustaz? Mau rinci? Ya tidak cukup daurahnya sehari Banyak sekali, banyak sekali banyak Yang saya ucapkan itu Satu, dua, tiga Banyak Banyak sekali Datanya itu Banyak sekali Datanya banyak sekali. Makanya saya berani katakan, kalau ada yang memasukkan sana, saya cegah, jangan. Jangan. Kalau antum merasa kasihan kepada anak antum. Kalau antum merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan. Zaib mana lagi yang belum sudah semua Insyaallah mungkin sampai di sini dulu atas segala kekurangan keterbatasan penyampaian yang and sampaikan yang anak lakukan pada kesempatan siang hari ini mohon maaf yang sedalam-dalamnya mudah-mudahan bermanfaat apa yang tersampaikan pada kesempatan pagi dan siang hari ini Subhanallahummau dihamdik Asyhudu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik wassalallahu ala nabihina muhammad walhamdulillahi rabbil